حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله عليه Ya rabbiyal Allah man fi qalbi ghayr Ais punya cemilan baru nih dari Lemonylo yaitu Cimi Keripik Tempe ini cemilannya enak lho ada rasa jagung, balado, dan original Ais cobain dulu ya yang rasa original Umi beli ini di website Lemonylo Official Store Lemonilo, Tokopedia, dan Sopi. Lemonilo кіми темпі, аслі криюк-ні,